Ya tetap semangat, jangan putus asa sama keadaan apapun Manusia mungkin beda-beda Keadaannya, ada yang sehat, ada yang sakit Ada yang kaya, ada yang miskin Semuanya beda-beda pasti ada tujuannya Dan pasti ada gunanya Kita mungkin terlalu banyak Mengeluh Kalau lagi tidak enak Padahal sebenarnya semua manusia itu mendapatkan jatah yang setara, sama Kosong-kosong Maksudnya semua nikmat yang diberikan Allah dan beban yang diberikan Allah Kalau dikurangi, nul ya. Yang bebannya kecil, anugerahnya juga kecil Kalau dikurangi, nul kalau yang anugerahnya besar, bebannya juga besar. Kalau dikurangin, nah, ada yang jadi presiden, ya kan bebannya berat, anugerahnya tinggi. Ada yang jadi orang biasa-biasa aja, tapi bebannya juga biasa-biasa aja. Kalau dikurangin, itulah namanya maha adil. Allah itu pasti maha adil. Adilnya di mana? Di situ semua orang anugerahnya dan bebannya itu masing-masing orang setara kalau dikurangi menjadi nol. Sama anugerah sama beban sama semuanya. Yang anugerahnya besar, bebannya besar. Yang anugerahnya kecil, bebannya kecil. Semuanya nol. Artinya tidak ada satupun orang yang lebih dari orang lainnya. Karena nol semuanya. Itu Maha dunia Allah seperti itu. Nol. Oh, anugerahnya besar. Ya kalau orang memandang anugerahnya saja besar, tapi kalau dipandang bebannya ternyata sama juga besar. Kalau dikurangi anugerah kurangin beban nol, anugerahnya sekilo bebannya sekilo juga nol. Yang anugerahnya setengah kilo bebannya setengah kilo juga kalau dikurangin nol. Jadi semua orang tidak ada yang lebih dari yang lainnya, semuanya nol nol semua. Itulah mahadirnya Allah. Tidak ada yang kelebihan, tidak ada yang kekurangan sebenarnya. Nah yang ada adalah perasaan manusia, perasaan yang lebih menderita dari orang lain, perasaan yang uh, uh, merasa kurang dari orang lain. Padahal sebenarnya sama, tidak ada bedanya. Saya dikasih anugerah lebih tinggi dari kalian, tapi beban juga lebih tinggi, sama kalau dikurangin nol. Sama semua orang, kalau dikurangin nol. Jadi enggak ada manusia yang anugerahnya tinggi, tapi bebannya kecil, ya, tidak ada. Setara. Nah, sebenarnya kalau melihat dari situ, Itulah Allah Maha Adil Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih Sama kayak Buah-buahan Ya Tau buah, buah semangka besar Semangka besar Di bawah tanah ya Kan Buah rambutan atau Kelengkeng misalnya rambutan Atau duku Buahnya kecil Tapi pohonnya besar Totalnya di atas. Kalau dibalik, semangka yang di atas, ya kan? Kalau jatuh kan impak kepala orang. Lihat kan pohon semangka, pohonnya itu kecil, buahnya besar. Duku, pohonnya besar, buahnya kecil. Kebalik. Nah, kita pikirkan kayak timpang. Seharusnya pohon kecil, buahnya kecil. Pohon besar, pohon besar. Nah, keadilan kadang kita melihatnya secara salah. Tidak selalu seperti itu. Yang di bawah semakam besar kan, ditaruh di bawah. Walaupun pohonnya kecil. Nah kita kadang salah menafsirkan keadilan. Sama dengan Tadi Manusia sering melihat eh, anugerah yang diterima orang, lalu merasa dia anugerahnya kecil. Tidak mau memandang bebannya yang dipikul. Ternyata besar bebannya. Beban saya sama kalian besaran saya, karena kalau saya dijak kan saya diminta tahu jawaban satu, satu kan, kamu gurunya kan gitu, bener ga? Kan? Kalian tidak dimintai hisap sebanyak ini kan. Saya pasti dihisap ditanya salah satu muridmu gitu kan. Apalagi yang lebih banyak lagi hisapnya makin besar. itu, Jadi mengajar itu anugerahnya besar. Hisapnya aja salah juga lebih besar.